Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa ahsanul hadi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini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 kami memohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik Dan amal yang diterima Amin ya Rabbal Alamin. Bapak ibu saudara saudari Atau ibu-ibu saudari saudari yang dimuliakan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini Tema yang kita angkat Di tengah Kajian untuk khusus ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu fikih wanita muslimah tentang kecantikan. Yang dimaksud dari tema ini adalah seorang wanita muslimah ketika ingin menghias diri maka Islam sebagai agama yang sempurna. Agama yang bukan hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Antara manusia dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara akidah. Ataupun ibadah. Akan tetapi Islam juga mengatur bagaimana hubungan muamalah. Yaitu. Interaksi sosial antar sesama manusia Termasuk di dalamnya Yaitu antara suami dan istri Orang tua dan anak Dan juga tingkah laku-tingkah laku manusia Dari mulai tata cara berpakaian Tata cara makan, minum Sampai kepada berbicara dan menghias diri Ibu-ibu saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum segala sesuatunya Saya sebutkan Maka perhatikan baik-baik Ibu-ibu saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Termasuk hak Suami Suami yang merupakan kewajiban istri Adalah seorang istri Senantiasa memperhatikan penampilan Di hadapan suaminya Termasuk hak seorang suami Yang berarti merupakan kewajiban seorang istri Yaitu Ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Seorang istri Wajib Untuk Melakukan pen Penjagaan penampilan Di hadapan Suaminya Akan tetapi Bukan hanya sekadar Menjaga penampilan Yang lahiriah Menjaga penampilan wajah kecantikan wajah, kewangian tubuh akan tetapi di sana juga seorang istri senantiasa mempunyai akhlak-akhlak yang mulia yang dimiliki oleh seorang istri yang senantiasa itu adalah hak seorang suami terhadap istrinya yaitu seorang istri mempunyai Hak-hak yang mulia Di antaranya Senantiasa bersyukur Atas apa yang diberikan oleh suami Kemudian Senantiasa taat Kepada Perintah-perintah suami Selama Sang suami Tidak memerintahkan Kepada yang maksiat Kemudian juga Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa seorang suami eh, seorang istri Tidak sering menyakiti seorang suaminya Ini adalah akhlak-akhlak yang merupakan kecantikan Dalam dari seorang perempuan, seorang istri yang sering disebut dengan inner beauty maka di samping juga dia memperhatikan penampilan luarnya dan itu hak seorang suami terhadap istri berarti kewajiban seorang istri terhadap suami maka dia juga harus memperhatikan bagaimana penampilan-penampilan akhlak yang sangat baik bersyukur bersabar, taat, tidak menyakiti kepada suaminya. Dan pada kesempatan kali ini, ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin untuk menyebutkan permasalahan fikih kecantikan yang berkaitan dengan kecantikan seorang wanita muslimah dari sisi luarnya. Bagaimanakah seorang wanita muslimah senantiasa memperhatikan me kecantikan-kecantikannya? Tetapi sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu poin yang pertama, yaitu seperti yang sudah saya sebutkan Kecantikan yang diminta Dari seorang istri Bukan hanya saja Kecantikan e, Luar Bagaimana mengatur alisnya Pipinya, giginya Kemudian bulu matanya Kukunya Rambutnya Lehernya Kemudian tubuhnya Bukan hanya itu saja Akan tetapi yang diminta dari seorang perempuan adalah juga dia memperbaiki akhlaknya terhadap suaminya. Sifat-sifat yang mulia yang harus dimiliki oleh seorang istri terhadap suaminya. Di antaranya sabar, bersyukur, taat di dalam kebaikan, di dalam hal yang merupakan ketakwaan. Kemudian yang keempat yaitu kemampuan. Uh, tidak menyakiti seorang suami dengan perkataan ataupun perbuatannya. Dan menjaga harta dan dirinya hanya untuk suaminya. Kita mulai sekarang ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Yang dimuliakan oleh Allah. Untuk mempelajari fikih kecantikan wanita muslimah. Sebelum sekali lagi. Sebelum saya memulainya. Maka. Ada hal yang kedua yang ingin saya sampaikan sebagai muqaddimah. Yaitu bahwasanya seorang wanita muslimah. Salah satu sifat yang harus dia miliki ketika dia menjadi seorang istri adalah. Apabila suaminya melihat kepada dia maka. Sang suami merasa senang, merasa tenang dengan penampilan istri, dan ini salah satu kiat menjadi istri yang salehah, istri yang diidamkan oleh para lelaki yang saleh berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, yaitu seorang suami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, غير النساء Man sarraka idza nazarta ilaiha Sebaik-baik wanita adalah yang jika kamu melihatnya maka ia akan membuatmu gembira Seseorang yang jika kamu melihatnya maka ia akan membuatmu gembira Maka menurut hadis ini riwayat Imam Hakim bahwasanya seorang perempuan harus menjaga penampilannya di hadapan suaminya dan menjaga penampilan agar terlihat cantik, menawan, kemudian nyaman dipandang mata, ini berarti ibadah bagi seorang perempuan. Dan jangan terbalik ketika di dalam rumah penampilan seadanya bahkan cenderung kepada asal-asalan, sedangkan di luar rumah Penampilan paling bagus Maka ini terbalik Keadaan yang terbalik Bagi seorang wanita muslimah Ya, Bagaimana seorang Wanita muslimah Senantiasa menjaga penampilannya Di hadapan Suaminya Dan Umar bin Khattab R.A. mengatakan Inna rijala hubuhum Fi unufihin Sesungguhnya para lelaki Kecintaan mereka itu pada Hidung-hidung mereka Apa maksudnya Salah satu yang sangat Menaklukkan seorang lelaki adalah Bau yang wangi Maka ibu-ibu saudari-saudari Muslimah Perhatikan bau badan anda Di hadapan suami Jangan pernah tercium Burket-burket yang Bau busuk Karena akan menjauhkan seorang suami cinta kepada istrinya. Ya, Jauhkan bau-bau badan yang tidak nyaman. Dan ini pesan yang kedua. Yaitu seorang istri yang salihah. Salah satu tandanya adalah menjaga penampilannya. Apabila seorang suami melihatnya. Maka sang suami senantiasa merasa. Nyaman, tenang Dan uh, Gembira Dengan penampilan sang istri tersebut Kemudian ibu-ibu sadari-sadari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Poin yang ketiga Sebelum kita masuk kepada Tema kita Harus diyakini baik-baik Bahwa Perempuan adalah salah satu sumber godaan bagi laki-laki. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Ma torak tu baghi fitnatan hia albor alar rijal minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan sebuah ujian yang paling berbahaya bagi laki-laki dibandingkan perempuan." Maka berdasarkan hadis ini perempuan adalah Salah satu sumber penggoda Pembawa ujian Bagi para lelaki Dari sisi mana Seorang perempuan penggoda dan pembawa ujian bagi lelaki Dari sisi Dia adalah Bisa Melancarkan Operasi-operasi Iblis Dengan godaannya Perempuan bisa melancarkan Operasi-operasi Iblis Dengan godaannya Apa operasi Iblis? Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman di dalam Al-Quran Tentang bahwasannya Iblis mempunyai operasi Yaitu target yang dia ingin capai Dalam mengganggu manusia Allah subhanahu wa ta'ala berfirman La ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatisyaiton wa hai orang-orang yang beriman janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan ya janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan langkah-langkah syaitan itu apa coba perhatikan baik-baik ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah wa man yattabi'u khutuwatisyaiton wa innahu ya'muru bil fahsya wal munkar barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan sesungguhnya ia memerintahkan kepada perbuatan yang fahsya perbuatan fahsya adalah perbuatan zina atau semua perbuatan yang menghantarkan kepada perzinahan nah inilah operasi iblis inilah godaan iblis langkah-langkah iblis dan syaitan dan itu disebutkan dalam surat An-Nur ayat 21. Dan perempuan salah satu penyebab. Hal yang bisa menjadikan seorang lelaki terjerumus kepada perbuatan fahsyah. Setelah ini kita tidak heran. Mendengar Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat ayat Al-mar'atu awrah idha kharajat istirasyarafahasyaitan. Seorang wanita itu adalah aurat. Jika ia keluar rumah maka syaitan akan mengindahkan perempuan tersebut. Memperindah, mempercantik perempuan tersebut. Itu kalau seandainya dia keluar rumah. Bagaimana kalau seandainya perempuan tersebut memang dia keluar rumah dalam keadaan sudah mempercantik dirinya. Dan ibu-ibu saudari-saudari muslimah sebenarnya sangat mudah untuk menjadi sosok wanita muslimah yang sukses dunia akhirat yaitu menjadi qurratu ain itu sudah cukup makanya kita berdoa di dalam Al-Qur'an sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Furqan rabbana <tuh> hab lana min azwajina wa dzurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama wahai rabb kami Berikanlah kepada kami Dari istri-istri kami Dan anak-anak kami Yang mereka itu ya Dan jadikanlah kami Sebagai pemimpin untuk orang-orang Yang bertakwa Apa makna kurratu'ain Istri sebagai kurratu'ain Kalau kita lihat terjemahannya Secara letter-lock letter, Maka maksudnya adalah kurratu'ain Artinya istri nyaman dipandang. Tetapi kalau kita lihat tafsiran diantaranya tafsiran dari Al Hasan Al Basri rahimahullah taala bahwa makna dari kuratoain adalah an al awlad wal awza wal azwa fi taatillah. Makna dari kuratoain anak yang kuratoain, istri yang kuratoain. Maksudnya adalah Anak dan istri tersebut Senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Nah ibu-ibu itu poin yang ketiga bahwasanya seorang perempuan Harus diakui Dia merupakan sumber ujian Godaan Bagi laki-laki Rasulullah SAW juga bersabda Inna awala fitnati bani Israel Kanat fin nisaq Fattakun nisa Wattakud dunia Sesungguhnya ujian Yang menghancurkan Bani Israel Pertama adalah ujian Perempuan Maka hati-hatilah terhadap Ujian perempuan Dan hati-hatilah terhadap ujian dunia nah, Itu tiga pesan Ibu-ibu saudari-saudari muslimah Sebagai muqaddimah Yang ingin saya katakan Ya, Pesan yang pertama bahwa seorang wanita muslimah dituntut dia memperbaiki uh, bukan hanya in, uh, bukan hanya uh, kecantikan luarnya saja tetapi juga inner beauty-nya kecantikan dalamnya dengan memiliki sifat-sifat yang mulia yang seperti bersabar, bersyukur, taat, tidak menyakiti suami dan semisalnya yang kedua yang saya ucapkan tadi yaitu bahwa salah satu tanda wanita yang salihah, istri yang salihah adalah menjaga penampilan di hadapan sang suami. Bagaimana ketika sang suami berada di depan rumah di, di dalam rumahnya senantiasa tidak pernah melihat sang istri dalam keadaan buruk, ngiler misalkan ataupun ngorok Ataupun bau ketiak. Ataupun rambut aut-autan. Ataupun das, memakai daster yang sudah tidak diganti selama satu minggu. Yang bercampur bau macam-macam. Maka ini salah satu e, tanda istri yang saleha Yaitu menjaga penampilan di hadapan suaminya. Yang ketiga yang saya ingatkan tadi yaitu bahwa. Seorang is, uh, wanita adalah salah satu sumber godaan bagi laki-laki Yang bisa memperlancar operasi iblis dan syaitan Mengganggu manusia dari jalan Allah SWT Taib ibu-ibu sadari-sadari yang dibunyakan oleh Allah Sekarang kita masuk kepada hal yang berkaitan dengan kecantikan wanita muslimah apa saja fikihnya? Yang pertama, wanita muslimah salah satu cara atau tips menjaga kecantikan adalah dengan mengerjakan fitrah yang lima yang difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia, lelaki ataupun perempuan. Dalam sebuah hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda khamsun minal fitrah lima dari fitrah manusia lima dari fitrah manusia Siapa lima tersebut ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau apa lima fitrah tersebut yang pertama al-khitan berkhitan maka seorang wanita muslimah salah satu cara menjaga kecantikannya adalah berkhitan dan khitan untuk wanita muslimah adalah hukumnya sunnah diriwayatkan dalam sebuah hadis rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bersabda al-khitanu haqqun lirrijal wa makramatun linnisa artinya khitan itu adalah hak atau kewajiban untuk para lelaki. Dan kemuniaan untuk para perempuan. Dan mengkhitan, mengkhitan seorang perempuan adalah dengan cara, mohon maaf. Ada daging di atas kemaluan perempuan. Itu daging dikerik. Sehingga terkerik daging tersebut. Dan tidak dipotong. Ini cara yang benar insya'allahu ta'ala Mengkhitan seorang perempuan Kemudian ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Yang kedua yaitu Taklimul adhafir Artinya Memotong kuku Maka permasalahan yang berkaitan dengan medi dan pedikyur Medi dan pedikur menjaga kebersihan kuku Salah satu yang wajib dilakukan oleh seorang wanita muslimah adalah memotong kuku Tidak boleh dibiarkan kuku tersebut panjang Dari hal ini juga tidak boleh seorang wanita muslimah untuk memakai kuku palsu Yang lebih panjang daripada kuku aslinya Ya, Yang lebih panjang daripada kuku aslinya Ini diharamkan bagi seorang wanita muslimah Karena seorang wanita muslimah Mereka diwajibkan untuk memotong kuku Dan tidak melebihkan potongan e, kuku tersebut sampai panjang Kemudian yang ketiga Yaitu termasuk daripada hal yang wajib dilakukan oleh seorang wanita muslimah adalah mencabut bulu ketiak Mencabut bulu ketiak Ini menjaga kecantikan seorang perempuan Dan juga menjaga bau badan seorang perempuan Karena bulu ketiak inilah penyebab bau badan Penyebab burket ya? Maka ibu-ibu saudari-saudari muslimah Termasuk fitrah yang arti fitrah adalah setiap orang semestinya melakukan seperti ini yaitu mencabut bulu ketiak. Kalau seandainya mencabut menimbulkan bahaya pada ketiak, ketiaknya bengkak mungkin dengan dijabut, maka pada saat itu tidak mengapa seseorang dengan mengkeriknya. Ya. Kemudian yang keempat yaitu alistihdad istihdad artinya adalah menghabiskan bulu kemaluan Dan ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan ya Berlaku bagi laki-laki dan perempuan Bahkan para ulama seperti Imam Nawawi rahimahullah ta'ala Memberikan batasan Batasan yang paling lama dalam hal ini adalah sekitar 40 hari 40 hari itu sudah uh, hutan belantara Maka ibu-ibu saudari-saudari Muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahuwataala pada saat itu harus ya dihabiskan bulu kemaluannya. Mohon maaf, dihabiskan bulu kemaluannya. Adapun yang kelima, karena tadi lima fitrah manusia, yang kelima khusus bagi laki-laki, yaitu khusus uh, uh, syarib menipiskan kumis. Tetapi kadang-kadang seorang perempuan pun ada yang berkumis Apakah pada saat ini seorang perempuan Mereka diperbolehkan untuk menipiskan kumisnya Terutama apabila kumis tersebut mengganggu pemandangan sang perempuan Seperti misalkan sebagian perempuan ada yang mempunyai kumis yang tebal seperti lelaki Maka bagaimana ini? Jawabannya Allahu alam ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nanti kita akan bahas juga ini Tetapi saya sebutkan di awal Bahwa Rambut apapun Yang ada pada perempuan Maka asal hukumnya Adalah diharamkan Untuk mengeriknya Seperti alis Seperti kumis pada bibir Seperti juga jenggot Maka diharamkan untuk mengeriknya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abdullah bin Mas'ud r.a. Lain Allahul Naimi'at wal Mutanmi'at. Allah melaknat wanita-wanita yang mengerik alisnya dan wanita-wanita yang minta dikerik alisnya. Di sini disebutkan permasalahan alis, tetapi seluruh bulu perempuan juga bisa dimasukkan ke dalam permasalahan ini, termasuk di dalamnya ibu-ibu saudari-saudari Muslimah, yaitu tidak dianjurkan seorang perempuan untuk mengerik bulu tangannya, bulu kakinya, ya karena ada sebagian perempuan yang memang diberikan oleh Allah Subhanahuwataala uh, salah satu Penciptaannya yang maha hikmah dan maha mulia Yaitu seorang perempuan mempunyai banyak bulu pada tubuhnya Dari mulai kumis, kadang jenggot, kadang bulu tangan, kadang bulu kaki Maka seperti yang saya bilang, asal hukumnya tidak boleh dikerik Kecuali, lihat ini fatwa para ulama Kecuali apabila sangat memperburuk sang perempuan tersebut sangat memperburuk keadaan sang perempuan tersebut sehingga tidak sangat tidak nyaman dipandang maka pada saat itu dia diperbolehkan untuk me, e, menghilangkan bulu-bulu tersebut ya menghilangkan bulu-bulu tersebut dan ibu-ibu saudari-saudari muslimah seperti yang saya sudah sebutkan tadi lima hal tersebut Ya selain kita wajib dilakukan uh, bukan wajib dianjurkan untuk dilakukan setiap pekan sekali ya seperti memotong kuku menghabiskan bulu ketiak menghabiskan bulu kemaluan kemudian menipiskan kumis maka ini diwajibkan uh, dianjurkan setiap pekan setiap apa setiap pekan. Yang Dan paling banyak Para ulama mengatakan Dan paling banyak waktunya adalah Empat puluh hari Per empat puluh hari Ini batasan yang paling maksimal Artinya Sangat bukan kewajaran Bagi seorang perempuan Membiarkan hal tersebut Lebih daripada empat puluh hari Ini yang pertama Ibu-ibu saudari-saudari Yang berkaitan dengan Khisalul fitrah Yaitu hal-hal yang merupakan fitrah bagi manusia Saya ulangi Memotong kuku Kemudian menghabiskan bulu ketiak Menghabiskan bulu kemaluan Kemudian menipiskan kumis Dan sudah saya jelaskan tadi bagaimana perihal kumis dan bulu-bulu yang lainnya Dan juga berkhitan Taib Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Sebelum masuk yang kedua Saya ingin menjelaskan masalah khitan bagi perempuan Seperti yang sudah saya sebutkan Khitan bagi perempuan Itu adalah Sunnah Bukan wajib Dan dia mempunyai banyak faedah Yang pertama mencerahkan wajah Dan yang kedua Menyuburkan Sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa Riwayat yang sahih Taib Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sekarang kita membicarakan hal yang berkaitan dengan fikih kecantikan wanita muslimah Yang berkaitan dengan rambutnya Yang pertama, seorang wanita muslimah dianjurkan dengan sangat Untuk memanjangkan rambutnya dan diharamkan atas mereka menggundur rambutnya kecuali karena sebab yang sangat terpaksa. Ya, diharamkan bagi seorang wanita muslimah menggundur rambutnya kecuali dengan sebab yang sangat terpaksa. Coba perhatikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An Nasa'i, kemudian oleh Imam Al Bazzar, kemudian oleh Imam Ibnu Jarir. Dari Ali bin Abi Thalib dan Utsman dan Ikrimah, mereka semua berkata: Naha Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Wasallam antahliq al-mar'atu rasaha. Seorang per, uh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang wanita menggundur rambutnya. Wanita menggundur rambutnya dilarang ini oleh. Rasulullah salallahu alaihi wasallam Artinya dan larangan Mengkonsekuensikan kepada pengharaman Artinya apa ibu-ibu saudari-saudari muslimah Setiap larangan dari Rasulullah salallahu alaihi wasallam Asal hukumnya mengkonsekuensikan kepada pengharaman Apapun larangan tersebut Selama tidak ada dalil Yang menurunkan dari yang haram Menuju makruh Maka kalau begitu Ketika Rasulullah SAW melarang Seorang perempuan Untuk menggundur rambutnya Maka asal hukumnya kembali kepada pengharaman ya Kembali kepada pengharaman Ada perkataan menarik yang disebutkan di dalam kitab al-miqad syarah al-mishkat yang ditulis oleh Mula ali al-qari Bahawa sabda rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilarangnya seorang perempuan menggundur rambutnya kenapa wadzalika li'anna dzawa'ib al-nisa kal liha lirijal fil haiyati wal jamal nih ibu-ibu yang suka Memendekkan rambutnya Apalagi sangat-sangat pendek Sehingga tidak mempunyai juntayan Atau untayan apa, juntayan, juntayan rambut Ujung-ujung rambut Kata Al-Mula al Qari Bahwa Ujung-ujung uh, rambut perempuan Untuk perempuan Itu bagaikan Jenggot bagi laki-laki Dalam Penampilan dan juga kecantikan Ya Ini ibu-ibu saudari-saudari muslim Makanya kalau ada perempuan Yang rambutnya pendek Baik itu setelinga Baik itu hanya sebatas bahu Maka kecantikannya berkurang Beda dengan perempuan Yang mempunyai mahkotanya Yaitu yang mempunyai Juntayan-juntayan e, Rambutnya yang indah yang panjang Menawan Maka itu senantiasa merupakan modal kecantikan bagi seorang wanita muslimah. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari yang dimunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perhatikan baik-baik. Apakah boleh seorang wanita muslimah untuk mempun untuk memotong rambutnya, untuk memotong rambutnya? Jadi misalkan dia panjang kalau kita katakan tadi sepanjang-panjangnya mungkin akan menyulitkan dia. Mungkin sampai mohon maaf pantatnya maka akan menyulitkan dia bolehkah dia memotongnya. Maka ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah Al-Syekh Saleh Fauzan, hafizahullah taala mengatakan jika wa amma qasru qassu sy'ar ra'sihā Fa in kana li hajati ghairi zinah ka an ta'jiza an ma'unatih mu'natih aw yatula katsiran wa yashuqqa alayhi Adapun seorang perempuan memenakan rambutnya kalau andainya memerlukan dan uh, seperti dia sulit untuk merawatnya atau terlalu panjang yang menyulitkan dia untuk beraktivitas maka tidak mengas tidak mengapa seseorang memotong rambutnya sesuai dengan hajat dan keperluan yang diperlukannya sebagaimana ya istri-istri Rasulullah SAW, alaihi wasallam يفعلنه بعد وفاته لتركهن التزين بعد وفاته واستغنائهن عن تطويل الشعر Sebagaimana yang terjadi pada istri-istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Mereka memotong rambut mereka Bahkan memotong rambutnya benar-benar hampir pendek Ini karena setelah meninggal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Mereka meninggalkan untuk berdandan Dan mereka tidak membutuhkan untuk memanjangkan rambutnya Ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Coba perhatikan hadis riwayat Muslim anna azwajun nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'khudna min ru'usihinna hatta takuna kalwafrah artinya bahwa istri-istri nabi mengambil memotong rambut-rambut mereka seakan-akan rambut mereka itu akhirnya seperti tempurung saking pendeknya rambut mereka ya, ini disebabkan dijelaskan oleh para ulama Kenapa ibu-ibu saudari-saudari mereka seperti itu? Karena mereka tidak perlu lagi berdandan Seperti tinggal Wasallam. Ya, yeah. Taib ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Termasuk hal yang berkaitan dengan uh, Rambut perempuan adalah Karena perempuan tadi kita katakan Dianjurkan untuk memanjangkan rambutnya Maka mereka dianjurkan untuk mempunyai Kepang-kepang rambut ya. Mereka dianjurkan untuk mempunyai Kepang-kepang rambut Yang membuat rambut tersebut Ataupun mahkota bagi perempuan tersebut Menjadi sesuatu yang sangat-sangat indah Di atas kepalanya Ataupun pada rambutnya Ini yang ketiga Yang keempat Yang berkaitan masih dengan Rambut perempuan Yaitu diharamkan bagi perempuan untuk menjadikan rambut-rambut tersebut bertumpuk di atas kepalanya Kalau dia menunduk maka bagaikan gunung atau bagaikan punuk ontak yang menumpuk ya, Jadi seorang perempuan diharamkan untuk menumpuk rambutnya di atas kepalanya Ataupun di bagian belakang kepalanya yang kalau perempuan tersebut menunduk maka seakan-akan itu seperti punuk onta. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad dan yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: sinfani min ahli nahr lam arahuma. Dua dari penghuni neraka." yang aku belum melihat mereka berdua. Langsung saja kepada permasalahan rambut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nisaun kasiat ariyat, mailat mumilat, ru'usuhunna ka'asnimatil buktil mailah." Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Ini sudah sering kita jelaskan, "Mailat mumilat," melenggak-lenggok dan Ah, Melenggak-lenggak dan menggoda para lelaki Yang menjadi inti pembicaraan adalah Kepala-kepala mereka seperti punuk-punuk ontak yang miring Bagaimana itu bisa terjadi? Kepala perempuan seperti punuk ontak Yaitu rambutnya dikumpulkan oleh dia Di atas kepalanya atau di belakang kepalanya ya sebagaimana yang terjadi pada kebanyakan perempuan wanita sekarang ya dikumpulkan di atas kepalanya atau tepat di belakang kepalanya sehingga menjembul ya menjembul meskipun itu nanti rambut di e, dibalut dengan kain khimar atau kain jilbab maka yang seperti ini tetap tidak diperbolehkan lihat ancamannya Rasulullah Wasallam bersabda La yadkulna jannah Wa la yajidna rihaha Wa inna rihaha Layujadu min masirati Kada wa kada Yaitu wanita-wanita tersebut Tidak masuk surga Dan tidak mencium bau surga Dan sesungguhnya Bau surga tersebut bisa tercium Dari perjalanan sekian-sekian Artinya dari jauh Saja sudah bisa tercium Bau surga tersebut tetapi karena itu dosa besar Maka meskipun dari jauh Tetap tidak bisa dicium oleh si perempuan ini Maka ibu-ibu Saudari-saudari muslimah Mengumpulkan me, me, rambut Di atas kepala Atau di bagian belakang kepala Sehingga menumpuk Seperti punuk onta jika dia menunduk Maka ini termasuk dosa besar Karena pengertian dosa besar Adalah dosa Kelu zamin, khatmahullahu bilagnah, atau narin, atau azab, atau golok, yaitu dosa yang diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan laknat, neraka, atau siksa atau murka. Ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimuniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ada yang mungkin bertanya. Apa maksud tidak masuk surga? Apakah berarti selama-lamanya dia di neraka? Tidak. Tidak masuk surga maksudnya adalah mungkin dia akan disiksa dulu di neraka. ya? Atau mungkin dia tidak masuk surga dalam golongan-golongan pertama orang-orang yang masuk surga. Ditahan dulu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi perhatikan itu ibu-ibu. Terutama... Uh, kalau ingin lebih uh, jelasnya lagi Ibu-ibu mungkin sering melihat perempuan-perempuan Yang mengumpulkan rambutnya Disisir miring-miring kemudian dikumpulkan rambutnya Di bagian belakangnya atau bagian tengahnya Bagian uh, tengah uh, atas dari kepala perempuan tersebut Nah versi seperti itu Dan perlu pengetahuan Bahwa gaya sisiran seperti itu adalah gaya sisiran wanita-wanita pekerja sek komersial di zaman Bani Israel Nah ibu-ibu ya Gaya sisiran seperti itu yaitu rambutnya panjang tetapi disisir-disisir sehingga menipis kemudian terkumpul di belakang atau di atas Maka ini adalah gaya sisiran wanita PSK di zaman Bani Israel Kemudian hal yang berkaitan juga dengan uh, fikih kecantikan rambut bagi seorang wanita muslimah adalah yaitu seorang wanita muslimah diharamkan untuk melakukan hair extension. paham paham hair extension? Ada yang punya salon di sini? Hair extension artinya penyambungan rambut Baik rambut disambung dengan rambut manusia Atau disambung dengan uh, Apa namanya Dengan uh, Ekor dari Dari kuda Atau dari sapi Atau yang semisanya Apalagi disambung dengan tali rapia Ini juga boleh Ya ini ibu ibu sadari sadari yang dimuliakan Allah dan ini dosa besar hadis riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah SAW bersabda Lain Allahul Wasila wal Mustosila Allah melaknat wanita wanita yang menyambung rambutnya dan wanita wanita yang minta disambung rambutnya ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Taala nah Ibu-ibu saudari saudari muslimah Yang dimuniakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Termasuk dari hal yang berkaitan dengan menyambung rambut Yaitu juga yang disebut dalam bahasa Arab al-barukah Yaitu wig. Ini termasuk daripada habis tersebut Memakai wik Ini juga termasuk daripada menyambung rambut Ya, Ini ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada riwayat yang lain yang diriwayatkan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Anna mu'awiyata khataba lama qadimal madinah wa akhraja kubbatan min sya'ar au fiddah min sha'r fa ma balu nisa'ukum yaj'alna fi ru'usihinna mithla hadha sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul ma min imra'atin taj'alu fi ra'siha sha'ran min sha'ri ghayriha illa kana zauran artinya wa'a radhiyallahu an ketika beliau menjadi pemimpin dan beliau datang ke kota Madinah kemudian beliau berkhotbah kemudian beliau mengatakan, eh, <tuh> alhamdulillah kemudian beliau mengeluarkan eh, rambut seperti seperti kumpulan rambut atau seperti semangkok rambut ya kemudian beliau mengatakan Kenapa perempuan-perempuan kalian meletakkan di kepalanya kumpulan-kumpulan rambut ini? Kalau dalam bahasa Indonesia apa itu, Bu? Kumpulan-kumpulan rambut palsu yang kalau konde. Nah, konde, ya. Konde. Ini diharamkan. Muawiyah radhiyallahu anha radhiyallahu anhu berkata, "Kenapa perempuan-perempuan kalian Memakai kondeng. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang perempuan meletakkan di kepalanya rambut dari rambut selainnya, melainkan itu adalah termasuk penipuan. Termasuk penipuan. Ini, ibu-ibu sadari-sadari Muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua berkaitan dengan fikih kecantikan rambut wanita muslimah. Sekarang kita ingin membahas yang lain. Fikih kecantikan bulu-bulu uh, yang dimiliki oleh wanita muslimah. Seperti misalkan uh, alis, ya, alis. Maka bagaimana alis? Maka seorang wanita muslimah diharamkan untuk mengerik alisnya mengerik alisnya sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam riwayat imam an-nasai la'anallahun namisah wal mutanammisah Allah melaknat wanita yang mengerik alisnya dan wanita yang minta dikerik alisnya ya dan termasuk daripada hal ini adalah semua hal yang berkaitan dengan uh, alis perempuan, seperti misalkan mencabut uh, tambal sulam alis, ya, yang terjadi kebanyakan di tengah wanita Muslimah. Tambal sulam alis. Kemudian yang kedua yaitu apa lagi, Bu? Ha, Bu? Tato alis Termasuk di dalamnya Mentato alis Dan ibu-ibu saudari-saudari muslimah Saya sering berbicara bahwa Penciptaan manusia Allah subhanahu wa ta'ala Ciptakan dengan hikmah Dan ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah yang paling mengetahui Mana yang paling baik Untuk manusia Ketika Allah menciptakan Misalkan alis Alis wajah saya ya seperti ini yang paling baik. Karena Allah yang menciptakannya dan Allah yang paling tahu bagaimana alis wajah si perempuan eh, si manusia tersebut. Alis wajah ibu-ibu maka contohnya seperti itu. Maka apabila ada yang mengerik alisnya, kemudian dia coret-coret itu pasti jelek. Kenapa Ibu-ibu? Karena tidak sesuai, dan, uh, tidak sesuai dengan hikmah dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak sesuai dengan hikmah dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan manusia sesuai dengan takarannya masing-masing. Misalkan ada wajahnya yang lonjong, maka dibuat oleh Allah alisnya agak juga miring atau melengkung, hidungnya mancung ke bawah ada hidung menjung ke bawah, ya, nah itu adalah ciptaan Allah yang mana apabila dirubah maka akan merubah ciptaan Allah dan merubah hikmahnya itu pasti jelek ibu-ibu saudari-saudari Muslima, ya, ini e, seperti misalkan nanti kita akan singgung juga memakai sepatu sepatu yang berhak tinggi. Ada yang kadang-kadang sampai haknya 5 meter Itu bukan hak, itu, itu tangga itu, ya? Kita kaki manusia Diciptakan oleh Allah Sudah seperti ini Yaitu kalau kita berjalan Kita menginjakkan seluruh telapak kaki kita Tanpa kita jungkit Ataupun tanpa kita Ungkit angkat tumitnya itu yang paling baik maka sendal yang paling baik sepatu yang paling baik adalah sesuai dengan bagian dari telapak kaki kita kalau seandainya diangkat maka ini menyelisi hikmah penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dan pasti tidak bagus untuk kesehatannya untuk kecantikannya dan bertentangan dengan syariat Islam apalagi setelah kita melihat bahwasanya syariat bahwasanya kebiasaan wanita pekerja sek komersial di zaman Bani Israel. mereka memakai hak yang tinggi. Ah, ini ibu-ibu, saudari-saudari. Sama seperti tadi mengerik alis, ya, pasti jelek setelah entah itu ditatonya, dikemudian di kemudian disul, di coret-coretnya dengan uh, spidol, ya. Itu pasti jelek. Masa orang Indonesia inginnya jadi orang Korea misalnya. Yang alisnya tipis-tipis menjulang ke langit. ya Orang Pamekasan ingin jadi orang Korea. Nggak cocok. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Karena, kenapa? Karena Allah menciptakan sesuatu sesuai dengan hikmah dan juga uh, ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Termasuk hal yang menunjukkan kenapa seorang wanita muslimah diharamkan untuk mengerik alis. Memakai bulu mata. Kenapa? Karena masuk ke dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yaitu surat An-Nisa ayat 119 wala amrunna fala yughayyirunna khalqallah sungguh aku akan benar-benar memerintahkan para perempuan untuk merubah ciptaan Allah nah, ini penyebab kenapa mengerik alis memakai uh, apa namanya mem membuat tato kemudian memakai Hal-hal yang merenggangkan gigi sehingga menjadi lebih cantik ini diharamkan karena merubah ciptaan Allah. Termasuk di dalamnya juga menyambung rambut karena itu merubah ciptaan Allah dan merubah ciptaan Allah adalah termasuk bisikan iblis kepada manusia. Sebagaimana disebutkan tadi dalam surat Nisa ayat 119 Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu la'anallahu alwashima walmustawsima wan-namisa walmutanammisa walmutalaffijatin lilhusni almughayyirat likhalqillah allah malakna wanita wanita yang minta ditato dan wanita wanita yang mentato allah malakna wanita wanita yang mengerik alisnya dan minta dikerik alisnya Allah melaknat wanita-wanita yang merenggangkan giginya untuk kecantikan. Jadi seperti memakai behel untuk kecantikan agar terlihat lebih cantik ketika tersenyum ya maka ini tidak diperbolehkan. Diperbolehkan tatkala kapan? Tatkala diperlukan untuk pengobatan seperti giginya tumpuk tiga Maka ini diperbolehkan untuk memperbaiki ke keadaan atau uh, urutan gigi tersebut. Kenapa semuanya itu dihalalkan oleh Allah? Al-mughayyirat li khalqillah. Yang merubah ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu, saudari-saudari, seorang wanita yang cerdas, yang muslimah menyebutkan bahwasanya eh, mengingat bahwasanya tidak mudah berharap berhadapan dengan laknat Allah Subhanahu Wa Taala tidak mudah berhadapan dengan laknat Allah Subhanahu Wa Taala coba perhatikan masalah uh, memakai behel tadi perkataan dari uh, ashif Saleh Fauzan Hafizahullah seorang ulama besar yang masih hidup sampai sekarang dari Kerajaan Arab Saudi dan termasuk Majlis Ulama Besar Arab Saudi. Beliau mengatakan: Wayah Alal Maratil Muslimah Tafliju Asnaniha Lil Husni Bi Bil Mubarat Hatta Tahdutha Beinaha Farjan Yasiratan Ragbatan Fit Tahsim. Artinya, diharamkan bagi seorang wanita Muslimah untuk merenggangkan gigi-giginya agar terlihat lebih cantik dengan cara di giginya tersebut ya di apa namanya di eh, kalau bahasa saya ya digergaji ataupun diratakan dengan mesin sehingga terlihat lebih renggang yang menunjukkan akan kecantikan. Maka beliau mengatakan ini diharamkan. Amma idha kanatil asnan fiha tashwihun wa tahtaju ila amaliyati ta'dil li izalati hadha tashwih. Au fiha tasusun wa tahtajat ila islahi min ajli izalati dhalika falabas. Li anna hadha min babil ilas. Wa izalati tashwi Wa yakunu dhalika ala yadin Tabibatin mukhtasatin Artinya ada pun Jika uh, Apa namanya Gigi-gigi tersebut terdapat Keburukan Kemudian membutuhkan Hal yang uh, Operasi Ataupun perbaikan untuk menghilangkan keburukan Pada gigi tersebut Atau di dalam yang terdap terdapat Tumpukan-tumpukan Dan membutuhkan kepada perbaikan Untuk menghilangkan hal tersebut Maka tidak mengapa Karena ini termasuk dari bagian Pengobatan Dan juga menghilangkan keburukan Yang ada pada gigi tersebut Ini ibu-ibu saudari-saudari Muslimah yang dimuliakan oleh Allah Tadi sudah kita sebutkan termasuk di dalam hal juga hal ini juga adalah mentato. Mentato wanita. Ya. Wanita yang mentato tubuhnya atau wanita yang minta ditato tubuhnya. Ini semua juga diharamkan bagi kecantikan wanita muslimah. Tidak diperbolehkan seorang wanita muslimah untuk mentato tubuhnya dan sangat disayangkan di zaman sekarang bukan hanya sekedar mentato tetapi mentato di bagian-bagian vital tubuh perempuan dan yang naudzubillah yang mentatonya adalah para lelaki ini ini namanya zulumatun fauqab dosa di atas dosa ya dosa di atas dosa maka ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Uh, begitulah sifat dari uh, maksiat Senantiasa mengajak kepada maksiat lainnya Ya, senantiasa mengajak kepada maksiat lainnya Bahkan ada yang lebih parah lagi Sebagian orang memberitahukan kepada saya Ada yang namanya body painting Apa maksudnya body painting? Yaitu seorang perempuan Dibiarkan dengan pakaian minim atau tidak berbaju sama sekali. Kemudian dilukis. Dilukis dengan cat yang warna seakan-akan dia memakai baju. Padahal dia tidak memakai baju sama sekali. Ini na'udzubillah, ini adalah seperti binatang. ya Seorang wanita muslimah, salah satu yang sangat dia banggakan adalah sifat hismah. Hishmah artinya wanita yang sangat pemalu, wanita yang sangat santun dan tidak arogan <coughs> Bagus seorang perempuan, anak perempuan dikasih nama dengan nama Hishmah Hishmah itu artinya sangat pemalu, santun dan tidak arogan Baik, Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang permasalahan selanjutnya. Bolehkah seorang wanita muslimah memakai atau mewarnai rambutnya? Mewarnai rambutnya. Ya. Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, amma khidabul yadayn Wadijelain bilhina, fa mustahab lil mutazawijatiminan nisa. Adapun memakai pacar di tangan dan kaki dengan pacar, artinya memakai warna-warna di tangan dan kedua kaki dengan pacar itu dianjurkan bagi wanita-wanita yang sudah menikah berdasarkan hadis-hadis yang sangat masyhur. Di antaranya hadis riwayat Imam Abu Daud Anam Saalat Aisyah Tarawihillah Anha Ankhilah Bilhinda Bahwasanya seorang wanita bertanya kepada Aisyah Apa hukumnya seorang perempuan mencari uh, anggota tubuhnya Artinya menulis Ya kalau di zaman sekarang dengan uh, dengan uh, teknologi yang begitu canggih pacar tersebut bukan hanya sekedar di kuku tetapi juga di tangan dengan uh, apa dengan aksen-aksen yang begitu indah maka apa hukumnya memakai seperti ini Faqalat la ba'sa bihi walakinni akrahuhu kana habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakrahu rihahu Kata Aisyah r.a, tidak mengapa. ya Seorang perempuan mempercantik diri dengan melukis dengan pacar di tangan-tangannya atau dengan di kaki-kakinya, tidak mengapa. Tetapi aku membencinya. Kenapa? Karena suami yang aku cintai, beliau tidak menyukai baunya. Memang bau pacar tidak nyaman, ya bau pacar tidak nyaman maka tetapi hukum asalnya tidak mengapa sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala selanjutnya Aisyah radhiyallahu anha juga berkata aumaat imra'atun min warai sitr biyadha kitabun ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam Fa qabada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadahu wa qala ma adri ayadu rajulin am yadum ra'a ayadu rajulin ayad ayada rajulin am yadum ra'a qalat bal yadum ra'a qalat law kunti imra'a laghayyarti adhfaraki ya'ni bil hinna artinya diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i Aisyah radhiyallahu bercerita Suatu ketika seorang perempuan memberikan surat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari balik hijab yang terlihat hanya tangannya saja maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun terpegang tangan tersebut kemudian beliau bertanya aku tidak tahu apakah ini tangan laki-laki atau tangan perempuan Maka kata si perempuan tersebut, tetapi eh, ini tangan laki-laki wahai Eh, afan, ini tangan perempuan wahai rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kamu perempuan, maka nisya kamu akan mewarnai kuku-kukumu, yaitu dengan pacar. Nah, ini sangat dianjurkan. Sebagaimana dikatakan oleh imam nawawiyurahimaholallah, dianjurkan seorang perempuan mewarnai kuku-kukunya dengan pacar, ya, dengan pacar. Adapun mewarnai kuku-kuku dengan kotek, selama kotek tersebut tidak e, menghalangi air masuk ke dalam kulit kuku, maka pada saat itu tidak mengapa untuk dipakai bagi seorang perempuan wanita muslimah, ya, bagi seorang perempuan wanita muslimah. Ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimunahkan oleh Allah Subhanahuwataala. Adapun permasalahan selanjutnya adalah bagaimana hukum mewarnai rambut? Kalau tadi mewarnai tangan, kuku, tangan, kaki, kemudian kuku kaki, sekarang bagaimana hukum mewarnai rambut bagi perempuan wanita Muslimah? Maka di dalam kitab Al-Adzhalihin, Imam Nawawi rahimahullah taala berkata. Babu nahyir rajuli wal mar'ati an khidha bi sha'riha Artinya diharamkan atau dilarang seorang laki dan perempuan untuk mewarnai rambutnya dengan warna hitam Jadi kalau seandainya ada ibu-ibu yang sudah mulai ubanan tidak ingin kelihatan tua Maka pada saat itu boleh mewarnai rambutnya dengan pacar Tetapi bukan dengan warna hitam Nah ini juga perhatikan di salon-salon Sering sekali mewarnai rambut dengan warna hitam Ini diharamkan di dalam agama Islam Ya diharamkan di dalam agama Islam Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah Adapun kalau seandainya dengan warna lain Seperti misalkan Perempuan mewarnai rambutnya dengan warna pacar kemerah-merahan ataupun e, coklat kemerah-merahan maka ini tidak mengapa ya hal ini tidak mengapa baik gila laki ataupun perempuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda gairusib bi gairisawar aikamakalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam artinya rubahlah rubahlah uban dengan warna lain selain warna hitam, ya selain warna hitam. Taib ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun permasalahan selanjutnya yang berkaitan dengan memakai perhiasan, yaitu kecantikan yang berkaitan dengan memakai perhiasan di Bolehkan bagi wanita Muslimah untuk ber uh, ber, uh, ber apa memakai perhiasan dengan emas dan perak sebagaimana yang merupakan kebiasaan di tempat mereka. Hal ini merupakan kesepakatan para ulama bahwa wanita Muslimah boleh berhias dengan perhiasan emas dan perak dalam bentuk apapun entah itu cincin gelang, kemudian anting, kemudian kalung kemudian gelang kaki, kemudian cincin kaki, misalkan kalau ada cincin kaki, ya ini tidak mengapa, ini dengan kesepakatan para ulama, akan tetapi bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, tidak diperbolehkan seorang perempuan memperlihatkan Perhiasannya kepada laki-laki yang bukan mahromnya, kepada laki-laki yang bukan mahromnya terutama apabila dia keluar dari rumahnya. Rasulullah SAW berfirman, "Wal yadribna bi khumurhiinna ala jiyubhiinna, walla yadribna bi arjuhinna liyulam ma yufina min zinatihinna." Surat An-Nur. Janganlah para perempuan memukulkan kaki-kaki mereka dengan kaki-kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka pakai Ya, ini dalam surat An-Nur ayat 31 wala yabribna arjulihinna liyulama ma yukfina min zinatihinna Janganlah mereka memukulkan dengan kaki-kaki mereka sehingga mengetahui diketahui perhiasan-perhiasan yang ada pada kaki-kaki tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya seorang wanita muslimah jika keluar rumah memakai perhiasan juga, maka jangan ditampakkan kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan Perhiasan Dan juga kecantikan Kecantikan wanita muslimah Kira-kira uh, Itu yang bisa saya sampaikan Ibu-ibu saudari-saudari muslimah Masih ada waktu beberapa menit jam. Hampir setengah jam Apabila ada pertanyaan Maka dipersilahkan Wasallallahu nabina muhammad Walhamdulillahi alamin Silahkan ibu Iya, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, laboratorium klinik Joko Tole. Baik, <laughs> Ibu. Tentang foto, apa bedanya dengan tahilalat tentang tato? Apa bedanya dengan tahilalat palsu? Maka jawabannya, Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tahilalat palsu dan semua operasi kecantikan Ini masuk ke dalam hadis Abdullah bin Mas'ud tadi Al-mugayiratil Yang mungkin asal hidungnya mancung ke bawah Atau mancung ke dalam dioperasi di menjadi tambah mancung ke bawah atau ke dalam Maka ini diharamkan dalam Islam Yang mungkin asalnya pipinya uh, cabi Kemudian dioperasi Kemudian menjadi tirus Maka ini diharamkan dalam agama Islam Kenapa? Karena seluruh yang merubah ciptaan Allah Diharamkan dalam agama Islam Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah Bibir Bibir yang asalnya uh, apa namanya Tipis Kemudian setelah itu dipermak menjadi bibirnya tebal Merona Mempesona Maka ini diharamkan Kecuali misalkan mohon maaf Apabila ada seorang yang sumbing, kemudian dengan takdir Allah dia diciptakan seperti itu, kemudian dia ingin memperbaiki, maka ini diperbolehkan. Kenapa? Karena apabila e, kaidahnya seperti ini, Bu, apabila untuk pengobatan dan menghilangkan e, pemandangan yang buruk pada wajahnya, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam. Adapun pemerah bibir, maka ini tidak mengapa. Ini termasuk daripada memperbaiki kecantikan yang diperbolehkan kecuali apabila ingin diperlihatkan kepada laki-laki yang bukan mahramnya maka ini diharamkan ya kalau seandainya untuk berdandan di hadapan uh, suaminya maka tidak mengapa bukan termasuk daripada merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala wallahu alam Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, jadi kita tidak boleh pakai sandal yang berhak tinggi Padahal sandal saya banyak yang berhak 5 cm sampai 10 cm Kalau saya ingin jawab asal-asalan Bu, emang urusan saya <laughs> Ya Ibu, tapi ini uh, bercanda saja Jadi eh, tidak boleh Ibu pakai hak yang tinggi bagi perempuan pertama akan melenggak lenggok ya ma'ilat mumilat melenggak lenggok dan menggoda laki-laki dan itu adalah sebuah konsekuensi logis dari seorang yang memakai hak tinggi ya adapun ibu banyak uh, banyak apa namanya banyak sepatu hak tinggi dipotongin aja bu ya ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah Bagaimana kalau kita dandan di depan suami, alisnya ditambah dilukis bukan dikerik, maksudnya berdandan lengkap. Maka ibu-ibu berdandan di hadapan suami termasuk hak suami. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berfirman, walahun mithuladi alehin nabil ma'aruf. Artinya para perempuan memiliki Kewajiban. Sebagaimana mereka memiliki hak. Sebagaimana mereka mempunyai kewajiban. Abdullah bin Abbas. radhiyallahu anhu Ketika menafsir ayat ini. Beliau mengatakan. Wallahi inni lauhibbu an atazayyana lil mar'ah. Kama uhibbu an tatazayyana li al mar'ah. Demi Allah. Aku sangat menyukai untuk berhias di hadapan istri. Dan aku sangat menyukai istri berhias di hadapanku. Jadi untuk permasan berhias, seorang istri dianjurkan untuk berhias di hadapan suaminya. Tetapi jangan berhias dengan hal-hal yang diharamkan dalam agama Islam. Di antaranya yaitu tadi, ya, melukis-lukis alis. Seperti yang saya sudah bilang, ibu. Ibu kalau dilukis ditambah-tambahin, biar lebih, misalkan di sini, su. ya, ditambahin dilukis ya, maka ini akan jadi jelek sesuai dengan apa yang Allah telah ciptakan itu adalah sesuatu yang paling bagus. Karena Allah lebih tahu bentuk dan sifat dan uh, wajah kita dan uh, apa namanya? bentuk wajah kita, alisnya bagaimana, itu yang lebih cocok yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Pertanyaan selanjutnya yaitu yang berkaitan dengan apakah benar Ustadz, bila seorang perempuan mandi besar Setelah suci haid Maka rambutnya seluruhnya harus dibasahi Maka jawabannya Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Seorang perempuan Begini Dianjurkan apabila dia mandi dari haid Maka dianjurkan dia dilepas Kepang rambutnya Atau ikatan rambutnya Ya dianjurkan, tapi tidak diwajibkan. Artinya kalau dia tidak melepas pun tidak mengapa. Nah, kalau mandi junub maka boleh diikat. Ini benar. Kalau mandi junub maka boleh diikat. Artian diikat di sini tidak usah dilepas ka, ikat rambutnya. Ya, misalkan seorang perempuan kan rambutnya panjang, dia sering memakai kepang pada rambutnya. Maka pada saat itu kalau melepas sulit, maka untuk mandi junub maka tidak mengapa seseorang untuk membiarkan rambutnya seperti itu tidak mengapa pula dia lepas begitu ya tidak mengapa pula dia lepas bagaimana kalau rambutnya panjang dan bagaimana kalau kondisi cuaca dingin berkenaan dengan mandi besar maka jawabannya uh, untuk rambut pak uh, untuk mandi besar Maka wanita muslimah diwajibkan untuk membasahi seluruh rambutnya Kalau berkaitan dengan cuaca dingin maka bagaimana? E, tetap saja membasahi rambutnya Kecuali kalau diperakhirkan Dia membasahi rambutnya Maka akan berpengaruh kepada e, Berpengaruh kepada kesehatan dan kejiwaan dari seorang perempuan tersebut artinya kalau dia mandi tetap saja membasahi rambutnya maka akan mati. Maka ini baru enggak boleh. Ya, adapun cuma kedinginan sedikit maka ini tidak me, e, tidak menggugurkan kewajiban membasahi seluruh rambutnya. Wallahu alam. Pertanyaan selanjutnya, saya kalau tidur harus minum obat tidur. Tengah malam saya mesti bangun. Saya coba salat tahajud tertidur, makanya Allah tidak senang dengan orang yang tidur saat sholat. Yang saya tanyakan apa boleh jika sholat isya dilanjutkan dengan sholat tahajud dan witir sebelum saya tidur, boleh? Ya, sebagaimana yang terjadi pada riwayat Abu uh, riwayat Omar bin Khattab, r.a. Abu Bakar ash-Shiddiq, r.a. beliau bisa bangun tahajud, artinya bangun tahajud itu tidur dulu, bangun di pertengahan malam. Beliau bisa Adabun Umar bin Khattab Setelah sholat Isya Mengerjakan sholat malam Sholat tahajud Kemudian uh, Bukan sholat tahajud namanya Sholat malam Kemudian sholat witir Maka boleh saja Ya Tidak mengapa Ini termasuk kemudahan dalam agama Islam Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya Saya pernah baca artikel tentang anggota badan yang wajib ditutupi sebelum lepas dari badan Dia wajib ditutupi setelah lepas dari badan Apa itu benar? Saya enggak paham pertanyaannya. Pertanyaan kedua, bagaimana dengan rambut rontok atau bekas potongan rambut? Maka jawabannya biarkan saja. Rambut rontok, bekas potongan rambut mau diapain? Mau dikubur. Hah? Enggak ada e, apa namanya? Tidak ada proses-proses demikian. Wallahu alam. Bagaimana hukum gigi palsu? Kalau diperlukan untuk memakai gigi palsu, maka ini tidak termasuk daripada merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya tidak termasuk daripada merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk di dalamnya e, pertanyaan selanjutnya bagaimana hukum wanita yang memakai semir selain hitam tetapi rambutnya belum berubah. Maka jawabannya wallahu alam boleh. Apabila wanita tersebut memakai semir ya selain hitam meskipun belum berubah Ya, asalkan dengan beberapa catatan. Yang pertama, semir tersebut ya berasal dari bahan yang tidak menutupi, a, menutupi air ketika takkalah dia mandi junub ataupun berwudhu. Yang kedua, semir tersebut tidak menyerupakan diri dengan wanita-wanita fasik atau wanita-wanita kafir, wanita-wanita halimah maksiat atau wanita-wanita kafir. Maka ini tidak diperbolehkan, ya. Ini ibu-ibu saudari-saudari Muslimah karena asal hukumnya boleh memakai semir rambut uh, dengan warna selain hitam, baik yang mempunyai uban atau yang tidak mempunyai uban. Wallahu a'lam. Terakhir pertanyaan tentang masalah, aduh lagi, silahkan tentang masalah rambut, apa yang dilarang itu mewarnai rambut dengan warna hitam atau rambut asli? Karena seperti kita tahu orang-orang di benua Eropa rambutnya berwarna-warni. Maka ibu-ibu saudari-saudari Muslimah yang dilarang adalah mewarnai rambut dengan warna hitam. Karena itu nas hadis itu adalah penegasan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika seorang mewarnai rambut dengan warna hitam itu namanya memalsukan yang asalnya sudah jadi nenek-nenek dengan warna yang hitam menjadi Dipalsukan menjadi wanita Sweet 17 ya, Ini dilarang dalam agama Islam Ini namanya pemalsuan Kemudian ibu-ibu Saudari-saudari pertanyaan selanjutnya Memperbaiki bentuk payudara Seorang gadis karena bentuk Salah satunya tidak bagus Dosa apa tidak jika melakukan operasi perbaikan Diharamkan hal ini ya Diharamkan Kecuali kalau seandainya Ada penyakit ataupun ada sesuatu yang sangat memburukkan bentuk daripada buah dada tersebut maka uh, baru diperbolehkan tetapi hanya karena bentuknya tidak bagus ya maka itu tidak akan selesai si, fulan, si fulanah ingin bentuknya seperti ini si fulanah ingin bentuknya seperti itu maka ini termasuk daripada al-mugayyirat nihal khalqillah. yang memakai implan implan itu haram dalam hukum hukumnya dalam agama Islam Ya haram hukumnya dalam agama Islam dan itu tidak baik untuk kesehatan. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya seorang perempuan memakai celak mata? Boleh apa haram? Celak mata bagi perempuan ataupun laki-laki bagi perempuan khususnya dia merupakan perhiasan dan menghias diri diperbolehkan apabila dihadapan suami yang sah untuk dia dan tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan perhiasannya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha dan tidak boleh seorang perempuan memperlihatkan perhiasannya kepada laki-laki uh, yang bukan mahramnya kecuali illa li bu'ulatihinna aw abaihinna kecuali kepada mahram-mahramnya wallahu alam. Baik, ada lagi yang lain? Cukup. Iya, ibu-ibu, saudari saudari muslimah, terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullahu khairan. Semoga yang disampaikan tadi bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.